Halo teman-teman apa kabar ada saya kembali Aryan Surya sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Nah sekarang sudah hari Minggu malam hari pula ini pertanda nih kayaknya sudah waktunya kita mendengarkan curhatan-curhatan dari para sahabat-pagar kehidupan nah bagaimana keadaan kamu teman-teman Apakah dalam tujuh hari kebelakang ini ada beberapa hal yang mungkin mengusik hidup kamu ya tenang aja saya di sini Aryan Surya sahabat kamu dari pagar kehidupan kembali hadir di telinga kamu? Di depan mata kamu sambil membacakan curhatan yang bisa jadi Menginspirasi kamu semua dengan masalah-masalah yang serupa Saya berdoa dulu nih Semoga bagaimanapun keadaan kamu Semakin lama semakin bertambah dekat ya Dengan jalan keluar, kebahagiaan, dan kelapangan selapang-lapangnya Amin, amin, dan amin Nah, saya ingin memberitahu dulu kepada kamu, teman-teman yang ingin curhat sama seperti sahabat pagar kehidupan yang ada di video ini, caranya ada di bagian deskripsi. Ikuti caranya satu persatu, nanti ada waktunya kamu untuk curhat kepada saya, oke? Okay? Tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung yuk bacain email pertama dari curhatan sahabat pagar kehidupan di minggu ini, oke? Okay? Email yang pertama ini sebenarnya cukup menarik nih. Pertanyaan ini adalah pertanyaan sejuta umat. Teman-teman, Ada gak diantara kamu semua yang pernah mengalami kebingungan? Kebingungannya gimana mas bro? Kebingungannya gini loh Gimana ya caranya saya bisa ngebedain Antara orang-orang yang tulus dengan saya Dan orang-orang yang hanya modus Atau ada udang di balik batu gitu sama saya Karena zaman sekarang nih Di zaman yang modern ini Percaya atau enggak Kita semakin lama semakin susah ya Untuk membedakan antara orang yang modus Sama orang yang bener-bener jujur Mencintai atau menyayangi kita Nah bagaimana dengan kamu? Penasaran gak sih? Gimana caranya membedakan antara orang yang modus Dengan orang yang tulus Nah ini juga yang dicurhatkan oleh curhatan Sahabat Pagar Kehidupan kali ini Email ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Seye Wen. Dia bertanya begini Hai kak, sebelumnya terima kasih banyak nih Sudah dikasih kesempatan buat curhat Kak saya mau nanya nih Bagaimana sih caranya untuk bisa membedakan orang yang tulus sama orang yang modus? Terima kasih Kak, wassalam. Oke, okay. pertanyaan ini sebenarnya adalah yang paling menarik di antara semua pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh sahabat pagar kehidupan ya. Kenapa? Karena banyak orang yang curhat kepada pagar kehidupan itu masalahnya satu. Mereka rata-rata ditipu Oleh orang-orang yang menampilkan kasih sayang, padahal ternyata di balik kasih sayang itu ada pisau yang menghujam hati mereka. Jelp. Aduh, sakit ya. Nah, bagaimana caranya mas bro supaya kita bisa membedakan antara orang yang modus dengan kita sama orang yang bener-bener tulus? Caranya adalah gampang. Gimana? Berikan mereka tes. Bener, berikan mereka tes. Teman-teman, Yang namanya tes itu bukan hanya ketika kita kuliah atau sekolah loh. Enggak. Dalam hidup ini ada kalanya nih kita perlu melakukan tes kepada orang-orang yang memang benar-benar katanya mencintai kita. Nah, sekarang ada nggak diantara kamu semua yang alhamdulillah nih rezekinya banyak? Yang rezekinya banyak dan membuat para wanita di sekitar kamu ngantri untuk menjadi pasangan kamu. Ada nggak? Kalau ada, saya berduka dulu sama kamu. Loh? Kok berduka mas bro? Berdukanya kenapa? Karena itu tuh wanita-wanita yang ngantri ketika kamu sekarang kaya. Di antara mereka 99% dia cintanya sama harta lu. Sama harta kamu bukan diri kamu. Nah bagi yang perempuan juga sama nih. Siapa di antara kamu yang mohon maaf sekali selama ini suka menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu menonjolkan bagian yang harus ditutup? Siapa? Jujur deh. Nah 99% cowok Yang naksir kamu nih sekarang Percaya atau enggak Mereka hanya menginginkan badan kamu Itu fakta Nah sekarang Kalau memang ternyata diantara kamu banyak yang suka dengan kamu Alhamdulillah bagus Tapi sekarang tugas kita nih Untuk menyaring Siapa diantara mereka Yang benar-benar mencintai jiwa kita Bukan harta kita Ataupun fisik kita semata Caranya adalah dengan melakukan tes Tesnya gimana mas bro? Tesnya gampang Kamu yang cowok, coba deh sekali-sekali minta sama cewek yang naksir kamu itu. Coba, mau gak dia diajak makan ke tempat-tempat yang sederhana? Jangan ke tempat-tempat yang mahal. Selama ini nih, kebanyakan kesalahan terutama cowok ya. Kalau lagi ngegebet cewek, mereka tuh kayaknya pengen sok parlente, sok mewah, sok mampu gitu loh. Walaupun mereka mungkin kaya, tapi tolong deh. Supaya hubungan kamu nanti langgeng, jangan traktir cewek kamu di tempat yang mahal. No. Tapi coba, traktir di tempat yang sesederhana mungkin, yang bisa jadi itu jauh dari kata mewah. Dia kabur atau mau tetap sama kamu. Itu dulu, tempat makan. Bagi yang cewek juga sama. Di antara semua cowok yang naksir kamu, coba. Ada nggak di antara mereka yang mau diajak makan di tempat sederhana sama kamu? Kalau mau, oke, okay, tahap pertama lulus. Yang kedua, coba ajak mereka naik kendaraan umum. Mau atau enggak? Wah, kebanyakan orang nih yang curhat sama saya begini, Mas Bro, gue tuh kalau lagi mau ngedate, gue minder Mas Bro. Kenapa? gua nggak punya mobil Mas Bro. Gue tuh motor aja masih nyicil Mas Bro. Ada juga orang yang curhat sama saya Mas Bro. Gue tuh boro-boro motor Mas Bro. Gue aja naik taksi udah alhamdulillah. Gimana dong caranya gue bisa ngegebet cewek nih. Kalau caranya kayak begini. Caranya gampang. Ya jadilah diri kamu apa adanya. Kalau emang selama ini kamu mampunya naik ojek. Ajak dong dia kencang naik ojek. Lah nanti kalau dia kabur gimana mas bro. Capek-capek gua dapetin dia kabur. Aduh gimana dong gak mau ah. Nah kesalahan terbesar manusia tuh selama ini begini. Mereka sukanya mendapatkan sesuatu hal atas dasar kepalsuan. Coba, siapa di antara kamu yang selama kencan nih? Mohon maaf, takut kehilangan pasangan kencan kamu hanya karena perasaan malu. Malu gue kalau kencan sama dia naik ojek, nanti dia kabur. Malu gue kalau kencan sama dia naik angkot, nanti dia kabur. Malu gue kalau kencan sama dia naik taksi, nanti dia kabur, mas bro. Percaya atau enggak? Saya selama kencan, dari pacar pertama sampai yang terakhir sekarang saya miliki, saya nggak pernah loh jemput dia pakai kendaraan pribadi. Nggak pernah. Ah yang bener mas bro, terus mereka kabur nggak? Nggak ada tuh satupun yang kabur. Nggak ada, bener deh. Mau naik bajai, mau naik bajai aja. Mau naik taksi, mau naik taksi aja. Nggak ada satupun yang kabur. Kenapa? Karena sayanya percaya diri dulu. Nggak ada perasaan minder hanya karena nggak punya kendaraan pribadi. No. Lanjut aja, dari situ kita bisa tahu Mana orang yang bener-bener cintanya sama kita Dan mana orang-orang yang hanya cintanya sama harta kita Ketahuan Cobain deh Coba kamu tes Berani gak kamu tes? Nah masalahnya nih di diri kamu nih Kayaknya takut kehilangan gitu loh Takut kehilangan pasangan adalah cikal bakal Musibah drama percintaan dalam hidup kamu Saya ulangi sekali lagi Cikal bakal terjadinya drama dalam hidup percintaan seseorang adalah ketika dia takut kehilangan Titik Kalau kamu takut kehilangan itu kamu gak akan menjadi manusia yang normal Takut gitu Aduh gua malu ah takut pakai ini nanti dia pergi Aduh gua takut ah nanti begini gua gak mau Nah akhirnya gimana? Jadinya hubungannya penuh dengan drama Fakta itu Nah jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah begini Kalau ingin membedakan orang yang modus dengan orang yang tulus Kasih tes Terus Ajak dia melakukan perbuatan-perbuatan yang paling sederhana. ya Jangan ajak dia ke hotel mewah buat makan malam. Jangan ajak dia ke mall-mall mewah untuk mungkin menikmati tontonan. Ajak dia deh sekali-sekali makan pinggir jalan. Ajak dia juga sekali-sekali naik angkutan umum. Kalau dia mau, itu berarti dia mencintai kamu. Tapi kalau dia nggak mau, mohon maaf sebelumnya. Bisa jadi dia tidak mencintai kamu, tapi hanya mencintai fisik kamu ...atau harta yang kamu miliki. Silahkan dicoba, itu caranya. Dan saya berhasil, kamu pun pasti berhasil ya. Silahkan dicoba. Teman-teman, kalau kita bicara soal percintaan... ...kayaknya masalahnya nggak habis-habis ya. Mulai dari membedakan mana modus... ...dan mana orang yang tulus... ...juga mungkin masalah percintaan berikutnya adalah... ...ketika kamu punya pasangan nih... ...tapi orang tua tidak meriduhi pasangan kamu... ...dengan begitu banyak alasan. Teman-teman, ada nggak di antara kamu semua... Yang punya pasangan, tapi bingung. Kenapa bingungnya mas bro? Karena orang tua saya, orang tua pasangan kok tidak meridoi hubungan kita untuk masuk ke jenjang pernikahan. Pertanyaannya, gimana ya caranya menghadapi hubungan yang tidak diristui orang tua? Apakah itu pertanyaan kamu? Kalau itu pertanyaan kamu, itu juga yang akan dibahas di email yang kedua. Email kedua bunyinya begini. Selamat sore, Kak Aryan Surya, selamat sore. Terima kasih sebelumnya karena saya sudah diizinkan curhat di pagar kehidupan. Tolong sebutkan inisial nama saya saja, jangan sebutkan nama saya karena masalah ini cukup pribadi. Oke, okay. saya ingin bertanya mas bro. Saya ini sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Dan sedikit lagi, insya Allah kalau tidak ada halangan, saya dengan pasangan pria saya ini ingin segera melangsungkan pernikahan. Tapi masalah pun terjadi. Masalah itu adalah karena pihak orang tua saya sepertinya kurang menyetujui hubungan saya dengan pasangan. Nah pertanyaan saya adalah, jikalau hubungan saya mas bro tidak diristui oleh orang tua, mana yang harus saya pilih? Apakah pasangan atau orang tua? Karena saya mengalami kebingungan dan kebimbangan nih Antara orang tua dan pasangan Mana yang harus saya menangkan dalam permasalahan ini Terima kasih atas jawabannya ke Surya Sukses terus buat pagar kehidupan Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih Oke Email ini ditanyakan oleh seseorang yang berinisial VK Ya pertanyaannya bagus Jadi intinya gini Ada banyak orang teman-teman Mungkin juga kamu ya Yang mendengarkan suara saya kali ini Merasa kebingungan gitu loh Kebingungannya kenapa? Karena hubungan kamu kayaknya kok tidak direstui oleh orang tua. Udah mau nikah nih, tinggal nikah doang by the way. Tapi kok ada aja halangannya dan halangannya pun besar. Orang tua kayaknya gak ridho. Nah pertanyaannya adalah, mana yang harus didahulukan? Apakah mendengarkan orang tua atau justru mendengarkan pasangan? Jawabannya adalah begini. VK, kalau kamu ingin menikah, restu orang tua itu penting. Sekali lagi ya, sahabat pagar kehidupan, saya ulangi. Jikalau kamu semua ingin menikah, restu orang tua itu penting. Tapi, ada tapinya Restu orang tua itu bisa dinomor 2-kan kalau betul-betul ada konflik yang memang tidak masuk akal. Contohnya begini. Kalau memang terjadi sebuah hubungan yang tidak direstui, ada satu syarat yang membolehkan kamu, menurut saya, Untuk melangsungkan pernikahan tanpa restu orang tua. Satu syarat itu adalah, Kalau orang tua kamu tidak merestui pernikahan kamu, Hanya karena masalah-masalah yang kurang penting. Contoh, Hanya karena perbedaan suku. Oh dia suku ini, Kita suku ini, Kita gak boleh dong punya menantu kayak begitu. Itu gak masuk akal, Mohon maaf, Kamu boleh menikah tanpa harus restu orang tua terlebih dahulu. Yang kedua, Restu orang tua itu boleh dinomberduakan kalau orang tua kamu melarang pernikahan atau tidak meridui pernikahan itu hanya karena permasalahan sepele yang bernama perbedaan golongan. Misalnya, aduh kok kamu milih pasangan orang miskin sih nak? Jangan dong, kita kan orang kaya nih, jangan nikah sama orang miskin lah. Ngapain? Nah, itu jangan didengerin. Karena perbedaan si kaya dan si miskin, perbedaan suku itu, mohon maaf, adalah perbedaan yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri. Kamu berdua saling mencintai, jangan sampai dipisahkan oleh permasalahan yang sebenarnya dibuat-buat. Masuk akal, ya? Itu syarat kalau memang kamu ingin melangsungkan pernikahan tanpa restu orang tua terlebih dahulu. Nah, selain itu, harus dengan restu orang tua. Nah, bagaimana dengan kamu, Vekah? Orang tua kamu nih menjadi tidak nyaman dengan hubungan kalian berdua tuh gara-gara apa. Kalau memang orang tua kamu tidak suka dengan sifat pasangan kamu, saya harapkan kamu segera putus dari pasangan kamu. Loh, kok gitu mas bro? Karena gini, orang tua tuh kalau udah mengomentari karakter dari pasangan kamu dan tidak meridhoi pasangan kamu menjadi suami atau istri kamu, itu bener loh. Jadi gini, Kalau seandainya orang tua kamu tidak meridui pernikahan kamu berdua, tanyakan kenapa? Tanyakan kenapa? Kalau jawabannya karena memang pamah sama papa gak suka sama karakter calon pasangan kamu, dengerin mereka. Patuhi orang tua dan mohon maaf batalkan pernikahan itu. Tapi aku udah cinta. Allah cinta. Orang yang cerai aja bisa cinta kok dulunya. Jadi cinta itu jangan dijadikan landasan utama untuk melangsungkan suatu hal yang salah. No, jangan. Ucapan orang tua yang sudah tidak ridho sama pernikahan kamu karena memang mungkin karakter pasangan kamu yang aneh itu didengerin. Karena bener, karakter pasangan kamu itu bisa kebaca loh sama orang tua kamu dengan mata mereka yang sangat jeli melihat calon pasangan untuk anak mereka. Itu fakta. Jadi sekarang gini, bagi kamu VK dan juga bagi sahabat pagar kehidupan yang lain, kalau hubungan kalian tidak diristui orang tua, tanyakan kenapa. Kalau alasannya hanya karena perbedaan suku, perbedaan golongan, mohon maaf, kalian berdua boleh nikah tanpa restu orang tua terlebih dahulu. Tapi kalau selain itu, terutama kalau orang tua kamu tidak meridoi karakter perilaku dari pasangan kamu, hentikan pernikahan itu, dengarkan orang tua. Pasti kamu selamat. Itu sudah terbukti, silahkan dicoba, ya. Selamatkan diri kamu dari kebodohan yang tidak perlu. Hidup cuma sekali, oke? Okay? Nah itulah teman-teman, kisah-kisah dari Sahabat Pagar Kehidupan baru kita dengerin dua ya. Dua-duanya kisah percintaan, tapi bisa jadi nih. Dua-duanya sudah cukup mencerahkan pikiran kamu, terutama mengenai percintaan ya. Jadi sekali lagi, Sahabat Pagar Kehidupan percintaannya jangan dibuat drama. Tolong jangan dibuat drama. Hidup itu cuma sekali, oke? Okay? Nah, kalau email ketiga berikutnya nih teman-teman, ini cukup menarik banget. Ini bukan soal cinta, tapi soal kehidupan. Wah, ini keren banget. Kerennya kenapa, Mas Bro? Ini mengenai masalah mental block. Wah, ada nggak di antara kamu, teman-teman, yang sekarang lagi pengen melakukan sesuatu, tapi kok kayaknya nggak bisa gitu loh Ada sesuatu hal di pikiran kamu yang ngalangin. Ada yang kamu seperti itu? Kalau ada, sama seperti email yang akan saya bacakan berikut ini. Email ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Mafio. Mafio bertanya seperti ini, Selamat malam mas, selamat malam. Saya mau bertanya nih, bagaimana ya caranya mengetahui mental block yang ada di dalam diri? Dan yang kedua, bagaimana sih cara melepaskannya? Terima kasih atas masukannya. Sukses terus buat pagar kehidupan. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam Oke, pertanyaannya cukup bagus. Teman-teman, siapa di antara kamu semua yang sekarang sedang mengalami mental block? Wah, mental block tuh apa mas bro? Jadi gini loh, mental block itu adalah sebuah keadaan seperti ini. Pernah gak kamu suatu saat membayangkan ingin melakukan sesuatu? Misalnya gini, aduh gue pengen banget jadi penyanyi yang terkenal. Misalnya gitu deh, kau punya cita-cita besar nih pengen jadi penyanyi. Terus kamu membayangkan seolah-olah kamu tuh jadi penyanyi. Nah, kalau mental block itu terjadi... Ketika kamu sedang membayangkan impian kamu, tiba-tiba kayak ada yang nahan gitu loh. Kayak seolah-olah ada yang membuat impian kamu tuh jadi ngerasa gak bisa dicapai. Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Jadi rasanya gini nih, misalnya kamu sedang membayangkan, aduh gua pengen jadi penyanyi nih, penyanyi besar. Eh tiba-tiba lagi ngebayangin enak-enak, kayak ada perasaan yang nahan. eh Gitu. Aduh. Oh iya ya gak jadi deh, itu mimpi gua doang. Gak ah gak. Nah itu namanya mental block tuh. Jadi mental block tuh sesuatu hal yang membuat kamu kayak gak bisa ...klimaks membayangkan sesuatu hal yang merupakan impian kamu. Gue pengen buka usaha. Begitu udah ngebayangin, enak-enak. Eh, udah lagi enak-enak bayangin tiba-tiba ada yang bilang... E ...lu gak mampu lagi, lu kan cuma lulusan SD. Aduh! Nah, itu. Itu namanya mental block, ya. Jadi ketika ada sesuatu impian yang kamu bayangkan... ...terus ditahan, yang nahan itu namanya mental block. Pernah ya kamu seperti itu, ya? Nah, pertanyaannya adalah... ...mental block itu kok bisa terjadi sih, Mas Bro... Penyebab mental block itu apa? Penyebabnya adalah satu, lingkungan. Bener, lingkungan. Lingkungan ini loh yang sebenarnya membentuk orang tuh jadi macem-macem. Sekarang deh, saya ngajak kamu untuk berpikir pakai logika. Kita berpikir pakai logika dulu ya, teman-teman. Menurut kamu beda nggak orang yang dibesarin di lingkungan yang seperti ini nih? Ketika ada anak kecil, ketika kamu waktu kecil mungkin kamu sudah mengatakan, Mama, Papa, aku pengen jadi presiden. Nah, orang tua yang zaman dulu mungkin terlalu mohon maaf kolot, mereka akan mengatakan, udahlah, leh, daripada kamu mimpi, mendingan kamu mandi, le Mandi, le. Orang lagi enak-enak bermimpi, diturunin. Itu jangan dianggap sepele, loh. Bener, jangan dianggap sepele. Karena itu akan membentuk orang menjadi orang yang gampang memiliki mental blok pernah nggak kamu gitu? Mama, aku ingin menjadi penyanyi terkenal di masa depan. Udahlah, leh, mendingan nimba, le. Nimba air, leh. Di sumur tuh banyak air, leh, timbalah, timbalah kau. Nah itu, aduh, lagi enak-enak mimpi disuruh nimba Jadinya seolah-olah kita nggak boleh punya mimpi, nah itu bahaya. Nah bandingin dengan orang yang dibesarkan di lingkungan yang berlawanan. Misalnya gini, Mama, Papa, aku ingin menjadi penyanyi terkenal di masa depan. Orang tuanya bilang, Bagus anakku, kamu bisa menjadi seperti itu. Papa, Mama yakin. Na, orang tua yang kayak gini loh yang bisa membuat orang atau anak itu berkembang menjadi percaya diri. Nah, sekarang nih, bagi kamu yang punya mental block, bener gak perkataan saya bahwa dulu mungkin kamu pernah mengutarakan hal besar kepada orang tua kamu, tapi orang tua kamu terkesan kurang menghargai. Bener apa enggak? Kalau memang bener, itu loh yang menyebabkan mental block di pikiran kamu selama ini. Lingkungan yang membesarkan kamu sehingga kamu menjadi seperti ini. Itulah penyebabnya. Masuk akal? Nah kalau masuk akal, terus cara ngilangin mental block tuh gimana mas bro? Mental block kuah nih udah ada, gimana dong cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya tuh gampang. Pertama, kamu tonton deh video saya yang cara menumbuhkan rasa percaya diri yang masuk akal. Disitu saya mengajarkan begini. Kalau orang itu percaya diri, orang itu bisa ngelakuin apa aja? Saya ulangi sekali lagi. Orang itu cuman butuh percaya diri untuk bisa melakukan banyak hal. Ya. Nah, cuman orang itu rata-rata nggak -rata tahu gimana sih caranya supaya gua PD. Betul? Nah, caranya supaya diri kamu PD, kumpulkan bukti. Bukti bahwa diri kamu itu berharga. Buktinya itu adalah dari hidup kamu sehari-hari. Jadi sekarang, coba nih, bagi kamu yang punya mental block, coba siapin buku kosong satu. Dari buku kosong itu, saya minta tolong kamu catat. Yang dicatat itu adalah prestasi, pujian, dan perbuatan-perbuatan yang dihargai orang lain dalam hidup kamu sehari-hari. Contoh nih, misalnya kamu lagi jalan, tiba-tiba ada orang senyum sama kamu. Catat tuh di buku, saya dikasih senyuman manis oleh seseorang yang tidak saya kenal. Terus kamu lagi masuk kantor, dipuji sama bos kamu. Rituan, kamu kerjanya bagus sekali. Saya bangga dengan kamu, Rituan. Catet, saya dipuji bos saya hari ini. Dari bukti-bukti yang terkumpul ini, kalau kamu simpen, itu akan menjadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan yang memberikan bukti bahwa, eh, iya ya, gue tuh ternyata berharga loh. Dan berharganya gue ini membuat gue jadi percaya diri. Itu dia, ya. Jadi orang bisa menjadi percaya diri karena dia mengumpulkan bukti. Nah, bagi kamu nih yang punya mental block, ayo, lakukan aja apa yang ingin kamu lakukan sambil kamu mengumpulkan bukti setiap hari dari siapapun yang memuji kamu dan memberikan kamu penghargaan. Penghargaan dari mereka catat di buku. Itu akan menjadi bukti bahwa diri kamu berharga. Dari bukti itu, kamu akan pede. Dari PD yang kamu miliki, kamu bisa melakukan segalanya Itu sudah terbukti, silahkan dicoba ya Masuk akal kan? Nah teman-teman, kalau memang masuk akal Berarti kita sudah sampai ke dalam sebuah tahap nih Dimana kamu sudah waktunya untuk mau praktek ya Dari kisah-kisah sahabat pagar kehidupan yang baru saja kamu dengar Nah, sekarang kita masuk ke email berikutnya Email berikutnya ini juga pertanyaan sejuta umat Bunyi emailnya adalah seperti ini. Email ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Wahyu. Wahyu bertanya seperti ini. Selamat malam, Mas Aryansurya. Saya langsung aja nih mau bertanya. Bagaimana sih cara sederhana untuk menjadi sukses? Apakah betul ya sukses itu susah untuk dicapai? Karena kebanyakan orang nih, juga termasuk saya, Mas Bro, kayaknya susah sekali ya untuk mencapai kesuksesan. Apakah bener sukses itu susah? Dan ada nggak sih tips yang mudah bagaimana caranya untuk bisa menjadi sukses? Jawabannya adalah ada. Nah, teman-teman, saya tanya dulu nih sama kamu. Ada nggak di antara kamu semua yang saat ini merasa bahwa menjadi sukses itu susah? Sangat disayangkan ya, teman-teman. Selama ini kita diajarin di sekolah, kayaknya untuk menjadi sukses itu harus ribet. Barang siapa yang nggak ribet, nggak akan sukses. Bener nggak sih kayak gitu? Jawabannya, enggak. Sama sekali enggak. Nah, saya punya satu rumus sederhana yang mana kalau kamu patuhi rumus ini, kamu bisa sukses dalam segala hal. Apa itu? Jika kamu ingin sukses dalam pekerjaan kamu, cukup kamu tanyakan satu pertanyaan saja kepada diri kamu sendiri. Pertanyaan itu adalah, apakah saya menyukai pekerjaan ini? Titik. Loh, Mas Bro, kok simpel banget kayak ini enggak gitu deh yang diajarin di sekolah. Loh, Lu emang enggak Sekolah itu ngajarinnya mohon maaf terlalu ribet Padahal sederhana loh Ketika kita ingin sukses Tanyakan dulu diri kita sendiri Apakah kita menyukai Apakah saya nih Menyukai dengan pekerjaan yang saya kerjakan saat ini Karena memang betul Jika kita ingin menjadi sukses Sebenarnya kita cukup menyukai Hal yang kita kerjakan Itu aja Loh Kalau emang kalau kita menyukai hal yang kita kerjakan Kita pasti sukses mas bro Iya bener Pasti sukses Penjelasan ilmiahnya ada. Begini penjelasan ilmiahnya. Teman-teman, untuk bisa menjadi sukses, orang itu hanya butuh fokus di pekerjaannya sefokus-fokusnya. Nah sekarang, kalau saya mengatakan fokus, kebanyakan orang memikirkan bahwa fokus itu adalah kita mengerjakan pekerjaan yang sama seterusnya dan selamanya. Benar. Apakah itu betul? Salah. Fokus itu bukan berada di pekerjaan yang sama selama-lamanya. Bukan. Bukan. Fokus itu arti yang betul adalah kamu mengerjakan sesuatu hal secara konsentrasi sampai kamu berhasil. Saya ulangi ya. Pengertian fokus yang benar adalah kamu mengerjakan satu hal secara konsentrasi sampai kamu berhasil. Sekarang kamu bayangin. Kamu konsentrasi mengerjakan satu hal sampai kamu berhasil itu namanya fokus. Jelas ya? Jadi sekarang... Kalau pengertian fokusnya udah bener, masuk akal nggak menurut kamu kalau memang hanya dibutuhkan fokus untuk bisa mencapai kesuksesan? Masuk akal kan? Nah sekarang, kalau orang tidak suka dengan pekerjaannya, saya tanya lagi, bisa nggak dia fokus? Bisa nggak? Coba deh. Sekarang bayangin hal yang tidak kamu sukai. Terus saya suruh kamu fokus di hal itu sampai 2 tahun ke depan. Bisa nggak? Nggak bisa. Ujung-ujungnya kalau kamu nggak stres ya mohon maaf, gila. Karena memaksakan pekerjaan yang tidak kamu sukai itu adalah pemerkosaan karir. Nggak boleh. Nah, kalau kamu menyukai pekerjaan kamu, nggak usah disuruh kamu tuh bakal konsentrasi di tempat yang sama, mengerjakan hal yang sama sampai berhasil. Ya orang kamu suka kok. Masuk akal kan? Nah sekarang coba, tanyakan diri kamu sendiri. Sahabat pagar kehidupan harus rajin berdiskusi dengan diri sendiri. Sekarang tanyakan, apakah saya menyukai pekerjaan yang saya kerjakan saat ini apa tidak? Kalau tidak, pindah. Cari pekerjaan yang benar-benar kamu sukai, kamu cintai dari awal. Jangan hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena nama baik. Rela gitu loh, diri kita dijual mengerjakan sebuah pekerjaan yang kita tidak suka. Jangan! jangan, jangan, dan jangan itu berbahaya ya nah, kalau memang jawabannya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang gue suka banget mas bro, bagus walaupun hasilnya belum kelihatan tapi percaya deh, orang yang mengerjakan pekerjaan yang disukai cepat atau lambat dia akan menjadi sukses sekali lagi, orang yang mengerjakan pekerjaan yang disukai, cepat atau lambat, dia pasti akan menjadi sukses itu garansi saya ya Silahkan dicoba, oke? Okay? Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke email terakhir nih Tenang aja, email terakhir ini justru bisa jadi nih Semacam email yang bisa menjadi makanan penutup buat kita semua Cihalah. Kenapa mas bro? Karena di email terakhir ini juga kayaknya nih dialami oleh sebagian besar kamu ya Yang sedang mengalami mohon maaf cobaan dari yang maha kuasa Yang berhubungan dengan pekerjaan Siapa di antara kamu yang sekarang mungkin Mohon maaf nih lagi di PHK Dan kemudian bingung gitu ya Gimana sih caranya mas bro gua menghadapi tekanan hidup Yang berhubungan dengan PHK pekerjaan Kalau memang itu yang sedang dialami kamu Atau mungkin keluarga kamu Saya punya jawabannya Pertanyaan ini ditanyakan oleh seseorang yang bernama Cahyo Pertanyaannya gini Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya ingin berdiskusi nih Dan meminta pendapat dari pagar kehidupan Nama saya Cahyo Sekarang ini mas bro Saya sedang merasakan depresi berat Wow Saya depresi berat karena di PHK dari perusahaan setelah 5 tahun bekerja. Saya depresi karena saya tidak tahu apa kesalahan saya terhadap perusahaan, mas bro. Di kantor saya memang terkenal banyak politik kotor. Awalnya saya memang mau keluar, tapi secara tiba-tiba saya kok di PHK. Parahnya lagi nih, setelah di PHK saya tidak mendapatkan pesangon ataupun senyuman sama sekali. Saya seperti tebu, mas bro. Seperti tebu yang habis manis sepah dibuang. Saya mohon dengan sangat buat Mas Aryan Saya ingin memiliki jiwa yang lapang dan berpikir yang benar. Saya harus memulai dari mana? Wih, keren banget. Email dari Cahyo ini adalah email penutup kita di video kali ini. Dan bisa jadi email ini juga dialami oleh kamu semua ya. Yang mengalami tekanan ketidakadilan dalam dunia pekerjaan dari perusahaan tempat kamu bekerja. Jadi begini. Saya punya kabar buruk buat kamu semua dan ini fakta. Kalau diri kamu memutuskan untuk bekerja di kantor, kantor apapun itu, saya punya sebuah fakta. Mereka tidak akan peduli apa yang kamu berikan kepada mereka. Kalau memang menurut mereka kamu layak dipecat, kamu pasti dipecat. Tidak peduli sebesar apapun jasa kamu, itu fakta. Bukan hanya Cahyo loh. Saya punya sahabat banyak yang kerja di kantor mengalami hal yang sama seperti Cahyo ini. Udah kerja lebih dari 5 tahun. Kalau Cahyo baru 5 tahun ya, dia kerja lebih dari 5 tahun dengan enaknya dipecat, tidak mendapatkan pesangon, apalagi senyuman. Tidak ada sama sekali. Dan dia pun sama nih, sahabat saya, mengalami hal yang sama seperti Cahyo. Mengalami depresi karena merasa tidak dihargai. Nah terus harus bagaimana? Pertama gini, Cahyo... Semua yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah segala sesuatu yang terjadi, bisa terjadi kalau ada izin Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, semua yang terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita, itu bisa terjadi kalau ada izin Tuhan. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan kepada Cahyo dan kepada sahabat pagar kehidupan yang mengalami perihal yang jenis phknya kamu, Pecatnya kamu ini sebenarnya adalah jalan yang memang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Dengan tujuan supaya kamu tuh naik level. Memang politik kantor kamu kotor. Saya paham betul banyak politik kotor seperti itu di kantor. Tapi itu gak usah dipikirin. Yang harusnya kamu lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillah ya. Saya bersyukur banget loh. Saya gak perlu ada di kantor itu lagi. Memang sih saya gak dapat pesangon, memang sih kerja saya tidak dihargai, tapi paling enggak gue udah keluar. Gitu dulu. Pertama, bersyukur dulu bahwa kita sudah keluar dari tempat yang salah. Itu nomor satu. Yang kedua, sekarang jangan memaksakan diri untuk melakukan suatu hal yang memang sudah bukan takdir kamu. Ya? Kalau memang takdir kamu sudah tidak usah bekerja di kantor lagi, jangan memaksakan diri kerja di kantor. Jangan. Lah terus gimana? Sekarang langkah berikutnya adalah ikuti rencana Tuhan semesta alam Ikuti rencananya Kalau kamu muslim, salat malam aja salat malam terus minta petunjuk saya harus ngapain nih Saya harus kemana nih Dari situ nanti ditunjukin jalan tuh. Tiba-tiba ketemu orang. Orang yang menunjukin kamu pekerjaan baru. Tiba-tiba mungkin kamu ketemu buku yang keren. Tiba-tiba dapat mimpi. Apapun itu, pasti dapat Kalau kamu ikhlas dan meminta petunjuk. Ingat, ikhlas dan meminta petunjuk. Tidak boleh hanya meminta petunjuk ya. Harus ada ikhlasnya dulu. Nah, memang saya paham betul. Tidak gampang menjadi ikhlas, Cahyo. Saya pun paham betul di posisi kamu tidak gampang. Tapi... Saya bilang sekali lagi, keluarnya kamu itu bukan musibah, tapi berkah. Berapa banyak tuh teman-teman kamu yang masih ada di kantor itu yang pengen keluar tapi gak bisa? Lah kamu, walaupun lewat PHK tapi paling gak kamu kan keluar toh Itu dulu kamu syukuri. Nah masalah rezeki yang ditahan oleh kantor itu mah biarkan Tuhan aja yang ngebales. Sekarang fokus kamu, udah. Diskusi yuk setiap hari sama Tuhan semesta alam yang menciptakan kamu. Minta petunjuk saya harus kemana? Jadi jangan memaksakan takdir yang memang sudah bukan takdir kamu lagi. Jangan ngotot pengen kerja di kantor itu lagi. Jangan ngotot minta keadilan dari kantor itu lagi. Stop. Stop dan stop. Semakin kita ngotot, semakin kita akan depresi. Depresinya kamu, Cahyo, itu karena kamu ngotot. Ingin memaksakan keinginan kamu. Jangan! Jangan memaksakan keinginan kita Biarkan Tuhan semesta alam aja yang ngatur Kita tinggal fokus Minta sama dia Setiap malam Oke Cahyo? Jadi mulai saat ini Saya minta kamu bersyukur dulu Karena kamu sudah lepas dari kantor yang memang Sangat jelek sekali kualitasnya Sangat jahat sekali Sekarang kamu bersyukur Sambil kamu setiap malam Ayo salat malam Minta petunjuk kepada ilahi Kemana kamu harus melangkah ya Ikuti rencananya Secara ikhlas Dan Tenang dengan melakukan salat malam setiap malam, oke? Okay? Begitu juga dengan sahabat pagar kehidupan yang lain Ayo, jangan putus asa Dipecat dan di PHK-nya kamu Itu adalah bagian dari rencana indah Tuhan semesta alam kepada diri kamu, oke? Okay? Nah teman-teman Di video curhatan kali ini Menurut kamu ada gak hikmah yang bisa kamu petik? Hikmah yang bisa kita petik dari video curhatan di hari ini adalah begini Sadar atau enggak Segala sesuatu dalam hidup itu selalu terjadi tidak bisa ditebak ya. Kita maunya A, tiba-tiba terjadinya B. Kita maunya B, tiba-tiba terjadinya C. Sadar apa enggak bahwa semakin kita menyadari, memang hidup itu tidak ada yang menguasainya kecuali Tuhan semesta alam. Nah sebenarnya saya ingin mengatakan begini loh teman-teman. Ayo, mulai saat ini, ayo jangan jadi orang yang ngotot, Jangan jadi orang yang memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu hal seperti yang kita mau Daripada kita memaksakan diri, kenapa sih kita tidak memasrahkan diri aja Kepada Tuhan semesta alam dengan rajin berdiskusi kepadanya setiap hari Pasrahkan diri kamu, selama diri kita sudah berusaha, itu berarti kita sudah di jalan yang benar Ya Tetap menjadi orang baik teman-teman. Karena seperti yang saya sering bilang di video yang lain, orang baik itu rezekinya selalu ada. Kuncinya cuma satu, sabar. Oke? Okay? Sabar teman-teman. Tidak akan mungkin Tuhan meninggalkan kita yang ada hanyalah pikiran buruk kita sendiri yang menganggap seolah-olah Tuhan itu jauh dari hidup kita. Teman-teman, Ayo jadi orang yang semangat, selalu jadikan hidup kita penuh hikmah dengan terus belajar memahami kehidupan yang lebih baik. Jangan jadi orang yang ngotot, ikhlaskan apa yang terjadi dan sadari betul bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya yang indah bagi hidup kita sebagai ciptaannya. Masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.